kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu SWT untuk duduk bersama mengkaji ayat-ayat suci Al-Quran dan Hadis dari Rasul Sallallahu Alaihi Wa Alaihi Wasallam Di dalam sebuah kajian Islam ilmiah dengan tema Hari Baik dan Hari Sial dalam Islam Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wa alihi Wasallam Pada keluarga beliau, para sahabat Serta orang-orang yang ikuti beliau sampai hari kiamat kelak Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia Kita berdoa Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an Warizqan tayyiban Wa amalan mutakabbala Ahibati hafidhukumullah Saudara-saudari yang saya cintai karena Allah semoga Allah subhanahu wa ta'ala Senantiasa selalu menjaga kita Pada kesempatan kali ini Kita akan membahas tema yang berkaitan dengan aqidah Dan aqidah adalah perkara yang paling terpenting di dalam agama Islam Karena dengan aqidah yang benar Maka seluruh amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan sebaliknya Dan demikian itu adalah petunjuk Allah Yang Allah berikan kepada siapa saja yang dikehendaki dari hamba-hambanya Yaitu para nabi alaihissalatu wassalam Diberikan oleh Allah petunjuknya Kalau seandainya para nabi tersebut Menyirikan Allah subhanahu wa ta'ala Niscaya akan terhapus dari mereka apa yang telah mereka perbuat. Inilah bahayanya apabila akidah rusak. Allah Subhanahu Wa Taala juga berfirman di dalam surat Az Zumar ayat 65 tentang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah berfirman: "Walaqduhuhiya ilaih wa ilal-ladina min qabli, la in ashrakta la yapbatan amaluk." wala takunanna minal khasiri sungguh telah diwahyukan kepada engkau dan kepada orang-orang sebelum engkau yaitu dari para nabi dan para rasul jika engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam melakukan kesyirikan maka akan dihapuskan apa yang telah engkau perbuat dan sungguh engkau akan benar-benar Termasuk orang-orang yang merugi di akhirat Ini bahayanya apabila akidah tersebut rusak Oleh karenanya Tema pada siang kali ini Adalah sangat penting Karena berkaitan dengan Amal-amal ibadah yang sudah kita kerjakan selama ini Apabila akidah rusak Maka amal ibadah tersebut Tidak ada nilainya Di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam al-Quran: وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمْلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْسُورَةَ Dan kami hadapkan kepada orang-orang kafir dari apa-apa yang telah mereka amalkan, maka kami jadikan amalan-amalan mereka bagaikan debu-debu yang berterbangan. Ini juga ancaman bagi orang-orang yang rusak akidahnya, amalannya tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pembicaraan tentang masalah akidah penting juga dilihat dari sisi bahwa orang yang akidahnya rusak di akhirat dia masuk ke dalam neraka kekal abadi di dalamnya dan tidak ada seorang pun yang menolongnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Maidah ayat 71 dan 72. Wa man yusyrik billah innahu man yusyrik billah faqad harramallahu alaihi aljannah wa ma'wa'uhu annar wa bi'sa ma'al zhalimina min ansar. Yang artinya sesungguhnya barang siapa yang menyyirikkan Allah Subhanahu wa taala Maka sungguh Allah telah benar-benar haramkan atasnya surga dan tempatnya di neraka Dan tidak ada seorang walim, seorang penolong pun atas orang-orang yang berbuat walim Yaitu orang-orang yang rusak akidahnya Ini semua menjadikan tema pada siang kali ini yang mungkin sebagian dari bapak dan ibu ingin beristirahat akan tetapi meluangkan waktunya untuk menghadiri kajian siang kali ini Tema ini terasa penting dari penjelasan yang sudah saya jelaskan tadi Bahwa orang yang rusak akidahnya dia pasti masuk ke dalam neraka dan kekal abadi di dalamnya Tidak akan diampuni oleh Allah jika mati dalam keadaan akidah yang rusak Yang rusak dan tidak ada seorang pun penolong yang menolongnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat ayat 48 dan juga ayat 116. Innallaha la yaghfiru an yushraka wa yaghfiru ma duna dzalika liman Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa yang menyirikannya tidak diampuni dosa yang mensyirikkan. Artinya dia kekal abadi di dalam neraka sampai selama-lamanya. Tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, berkaitan dengan hari baik dan hari sial di dalam agama Islam, meyakini bahwa hari baik ada di dalam ada di dalam hari-hari ada yang baik ada yang buruk, maka ini bertentangan dengan akidah muslim, dan bertentangan mengakibatkan kepada kesyirikan mengakibatkan kepada perbuatan yang sangat dimurkai oleh Allah disebut oleh Allah sebagai <coughs> sebagai kezaliman yang sangat agung Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Luqman ayat 13 Ya bunayya La tusyrik billah Inna syirka la zulmun azim Wahai anakku Janganlah engkau mensyirikan Allah Sesungguhnya kesyirikan adalah Benar-benar kezaliman Yang sangat besar Ahibati, Hafizhukum Allah Ta'ala Kita akan mulai sekarang Membahas Apa yang ada di dalam materi kajian Dengan tema Hari baik dan hari sial di dalam agama Islam. Ahibati, hafidzukumullah taala. Kalau kita lihat ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasa bernasib sial dengan melihat atau mendengar sesuatu di dalam bahasa Arab disebut dengan at-tathayyur. Merasa bernasib sial Saat mendengar Atau melihat sesuatu Ini disebut dalam bahasa agama at At-tatayyur Ta, to, ya dan ra Disebutkan oleh Imam Ibn Qayyim Rahimahullah Ta'ala Dalam kitab beliau Miftah dari sa'adah At-tatayyur hiya At-tasha'umu bimar'an Au masmu'in Tatayyur adalah Merasa bernasib sial Saat melihat Atau mendengar sesuatu Nanti kita akan contohkan Kemudian Penyebutan Tatoyur Atau istilah Tatoyur ini Diambilkan dari kebiasaan Arab Jahiliyah. Makanya kalau seandainya ada orang Ingin hajatan Ingin safar Ingin pernikahan Kemudian dia mencari hari baik, hari buruk. Maka ini sebenarnya dia sedang menyamakan dirinya dengan kaum jahiliyah. Menyamakan dirinya dengan kaum jahiliyah. Ahibbati <tuh> hafizukumullah, orang-orang Arab jahiliyah, sebentar. Orang-orang Arab Jahiliyah mereka mempunyai keyakinan. Ya, jadi sebelumnya gini. At-tathayyur diambil dari kata-kata thayrun. Thayrun artinya burung. Orang-orang Arab Jahiliyah mempunyai keyakinan yaitu ada so seekor burung yang dinamai dengan burung sanih burung sanih yaitu apabila seorang keluar rumah dan dia punya hajat ataupun dia ingin bersafar kemudian dia melihat di luar rumahnya saat dia keluar rumah ada burung terbang dan burung terbang tersebut ke arah kanannya maka ini disebut oleh mereka sebagai burung saneh. Mungkin bisa maju sedikit pak, kawan-kawan mau masuk. Ya, disebut dengan burung saneh. Dan apabila dia ke arah kiri disebut dengan Sebutan burung barih Ini dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jawziyah jauziyah Di dalam kitab beliau Miftah dari Sa'adah Dan juga dijelaskan oleh Imam Al-Nawawi Di dalam kitab beliau Al-Minhad Syarah Nawawi ala sahih muslim Imam Nawawi mengatakan At-tatayyur huwat tasha'umu Wa kanu yatatayyaruna Bis sawanih wal bawarih At-tatayyur artinya adalah Merasa bernasib sial Yaitu orang-orang Arab jahiliyah Mereka merasa bernasib sial Dengan burung Burung dari jenis saneh Dan burung dari jenis bareh Saneh apabila dia ke kanan Bareh apabila dia ke kiri jadi kata Imam Nawawi rahimahullah fayunaffirunadhaba wathuyur fa in aqadhat dhat al-yamin tabarraqu bihi wa fi safarihim wa hawaijihin wa in aqadhat shimal raja'u an safarihim wa hajatihim biha Artinya mereka melepaskan burung apabila burung tersebut pergi ke kanan mereka bertabarruk dengan burung yang pergi ke kanan tersebut Menganggap ini baik Dan akhirnya mereka melanjutkan perjalanan Mereka melanjutkan hajat-hajat yang sudah diniatkan Dan apabila burung ini pergi ke kiri Maka mereka menganggap ini adalah pertanda buruk Mereka menggagalkan, membatalkan safarnya Membatalkan hajat-hajatnya Dan menganggap hal tersebut bernasib sial fakaanat tasudduhum fi katsirin min al-awqat an masalihim maka kebiasaan ini sebenarnya membuat mereka jadi capek karena kebanyakan burung-burungnya pergi ke kiri terus akhirnya tidak bisa melaksanakan hajat-hajatnya ya fa nafash shara'u dhalika wa abtalahu wa nahaa anhu وَأَخْبَرَ عَنَّهُ لَيْسَ لَهُ تَأْثِيرٌ يَنْفَعُ وَلَا يَظُرَ Kata Imam Nawalur Rahimahullah, maka syariat meniadakan kebatilan itu. Meniadakan keyakinan itu. Dan membatilkan keyakinan tersebut. Dan melarang keyakinan tersebut. Dan syariat mengabarkan bahwasanya burung tersebut tidak memberikan pengaruh yang bermanfaat. Atau, uh, tidak memberikan pengaruh untuk memberikan manfaat ataupun mudarat. Nah Ini dijelaskan oleh Imam Nawawi rahimahullah taala. Begitu juga dijelaskan oleh Imam Al Hafidh Ibnu Hajjah alasqualani rahimahullah taala dalam kitab beliau Fathul Bari. Begitu juga dijelaskan oleh Imam As Syuuti dalam kitab beliau Syarah Imam Ibnu Majah. Artinya para ulama banyak menjelaskan seperti ini asal muasal kata taoyur diambil dari toir yang artinya burung dan ini kebiasaan orang Arab Jahiliyah Mereka merasa Bernasib sial atau baik Apabila Ada burung Baik ke kanan ataupun ke kiri Taip Kemudian Kalau kita buka Al-Quran Dan kita dapati Kita cari tentang tatoyur Maka kita dapati tatoyur dalam Al-Quran Tidak pernah dilakukan Kecuali oleh musuh-musuh Allah yang tidak beriman Disebutkan oleh Imam Ibn Qayyim Al-Jawziya rahimahullah dalam kitab beliau Miftah dari sa'adah Lam yahkillahu tatayyura illa an a'adai rusul Allah belum pernah menceritakan tentang tatayyur Menceritakan tentang tatayyur Kecuali tentang musuh-musuh Allah subhanahu wa ta'ala ini disebutkan oleh Imam Nukhim Artinya Tatayyur itu kebiasaan dari kaum Arab jahiliyah Musuh-musuh Tatayyur itu kebiasaan dari musuh-musuh Allah subhanahu wa ta'ala Contoh misalkan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Tentang musuh Allah Dalam surat Yasin ayat 19 Inna tatayyarna bikum لَإِنْ تَلَّ إِلَّا مَنْ تَنْتَهُ لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ kata musuh-musuh para Rasul sesungguhnya kami merasa bernasib sial dengan kalian wahai Rasul wahai Rasul Rasul kalau kalian tidak berhenti berdakwah maka sungguh kami akan rajam kalian dengan batu-batu dan sungguh kami akan kenakan kepada kalian siksaan-siksaan yang pedih dari kami jadi ini kebiasaan orang-orang musuh-musuh para rasul menganggap bernasib sial bahkan yang lebih parahnya ber menganggap bernasib sial yang membawa kesialan adalah para rasul ini sangat bejat yang membawa kesialan adalah para para rasul ini kebiasaan orang-orang Arab jahili orang-orang musuh-musuh para rasul disebutkan juga di dalam surat Al-A'raf ayat 131 yaitu tentang Kaumnya Nabi Musa Menganggap Ataupun tentang kaumnya Fir'aun maksud saya Kaumnya Fir'aun Menganggap Hal yang mendatangkan kesialan Adalah Nabi Musa Dan pengikutnya Ini kebiasaan orang-orang Bani Israel yang kafir-kafir Bahwa Kesialan di tengah-tengah Bani Israel akibat Nabi Musa dan pengikutnya ini kan sangat buruk sekali bahwa mereka menganggap para Rasul dan para Nabi lah pembawa kesialan. Disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Araf ayat 131. Wa intusibuhum syi'atun yatayyarubimusa wa mamah. Jika mereka mendapatkan keburukan, mereka merasa bernasib sial karena keberadaan Musa di tengah-tengah mereka alaihi karena keberadaan Musa di tengah-tengah mereka dan juga pengikut-pengikut Nabi Musa alaihi Nah ini habibati hifdzakumullah taala. Begitu juga kaum Samud. Kaum Samud nabinya siapa? Nabi Saleh wa ila samuda akhahum salihah dan diutus kepada kaum Samud Nabi Saleh. Kaum Samud Disebutkan oleh Allah di dalam surat An-Naml ayat 47. Begitu juga. Merasa keberadaan Nabi Saleh adalah pembawa kesialan. Keberadaan Nabi Saleh adalah pembawa kesialan. Allah berfirman. Qalu nabik wa bimam ma'at. Qala ta'irukum inda Allah. Bal antum qawmun tuftanu. Yang artinya. Kami merasa bernasib sial dengan engkau wahai Saleh dan dengan pengikutmu ini artinya gara-gara kamu ada di sini Saleh alaihi salam kita mendapatkan sial. Ah ini kadang-kadang ada di sebagian kebiasaan manusia wah ini gara-gara dia ikut nih tabrakan makanya nih. Ada yang begitu. Ini gara-gara si fulan nih makanya di enggak enak kita. Ini sama persis ini keyakinan musuh-musuh para rasul. Kata kaum Tsamud, kami merasa bernasib sial disebabkan engkau wahai Saleh dan pengikutmu. Maka Nabi Saleh mengatakan qala tairukum indallah bal antum qaumun tuftanu. Akan tetapi sebenarnya nasib sial kalian sudah ditakdirkan oleh Allah akan tetapi kalian adalah orang-orang yang terkena godaan syaitan yaitu dengan perasaan merasa bernasib sial tersebut baik kalau kita tadi ada istilah tatoyur ada istilah tiarah, apa bedanya tatoyur dengan tiarah tatoyur dengan tiarah ya tatoyur kata Sultanul Ulama Al-Iz bin Abdissalam Rajanya para ulama Al-Iz bin Abdissalam sebagaimana disebutkan di dalam kitab Anul Ma'bud Syarah Sunan Abi Dawud At At-tatayyir huwa dhannu s-sayyi alladhi filqan tatayyir adalah perasaan buruk yang ada di dalam hati perasaan merasa bernasib sial yang ada di dalam hati itu tatayyir Adapun pun tiarah Al-fi'lul murat-tabu ala dhan-nissaw Tiarah adalah Perbuatan akibat perasaan tadi Itu namanya tiarah Paham ya? Jadi gini Perasaan merasa bernasib sial Gara-gara ada kucing picak-pincang Itu namanya apa? Tatayyur Gara-gara ada kucing tersebut Akhirnya kita tidak jadi bepergian Tidak jadi hajatan Maka itu namanya apa? Ya Roh, paham bedanya, bedanya, ya. Jadi bedanya adalah kalau taoyur perasaannya, kalau tiarah adalah perbuatan hasil dari perasaan tadi. Nah itu dijelaskan oleh Imam Al Azib bin Abdul Salam, taala. Nah sekarang ini perkara penting. Ada istilah lain di dalam masalah ini yaitu al falu. Makanya kita ini orang Indonesia, orang ajam yang belajar agama banyak pahalanya. Kenapa? Beda dengan orang Arab. Mereka ketika mendengar, membaca ayat-ayat ini pakai bahasa Arab mereka paham. Tinggal belajar sama Yese sedikit selesai, paham sudah. Tapi kalau orang Indonesia harus dijelaskan istilahnya satu, satu, satu, satu. Tapi banyak pahalanya. Oh, bersyukurlah jadi orang Indonesia. Ya. Baik, al-fa'lu. Apa itu al-fa'lu? Ahibati, habibati, taala. At-tayarah yaitu perbuatan yang terjadi gara-gara perasaan tatayur tadi, perasaan bernasib sial tadi, tidak jadi hajatan, tidak jadi tidak jadi bepergian, tidak jadi nikahan dan semisalnya gara-gara perasaan tatayur tadi itu di, dibenci dalam agama Islam dicela dalam agama Islam. Adapun al-fa'lu al-fa'lu ya. Ini adalah dicintai dalam agama Islam. Al-fa'lu dicintai dalam agama Islam. Seperti misal dalil yang menunjukkan akan hal ini, nanti akan saya jelaskan apa itu al-fa'lu. Dalil yang menunjukkan akan hal ini adalah hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari Anas bin Malik r.a. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la adwa, wa la tiyarata, wa "Tidak ada adua, tidak ada tiarata, dan tidak ada adua. Adua itu maksudnya tidak ada penyakit yang menular dengan sendirinya tanpa ada izin Allah. Tidak ada tiarah, tidak ada sikap." yang dilakukan gara-gara merasa bernasib sial, nggak ada dalam agama Islam. Dan aku sangat suka al-falu. Lalu para sahabat bertanya, wa al-falu, apa itu falu? Wahai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, al-falu al-kalimatut ta'iybah, ucapan yang baik. Itu namanya Al-Fa'lu Segala macam ucapan yang baik adalah Al-Fa'lu <tuh> Begitu juga dalil yang lain Hadis riwayat Imam Muslim Yaitu Rasulullah SAW bersabda Wa al -kalimatul hasanah al -kalimatul Dan aku suka Al-Fa'lu Al-Fa'lu adalah ucapan yang baik dan ucapan yang hasan ucapan yang baik dan ucapan yang indah. Maka ahibati hadzakum Allah taala Allah Subhanahu wa taala menjadikan di dalam fitrah manusia suka kepada ucapan yang baik. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan di dalam ucapan yang baik tersebut ada perka, ada semacam perasaan ketenangan. Itu fitrah yang Allah buat kepada manusia Contoh misalkan Ada seorang Yang melihat Air terjun yang indah Atau melihat Air yang Bersih Maka dia merasa Ini adalah Sesuatu yang baik Itu fitrah yang Allah berikan kepada manusia Dan itulah al-fa'lu Perasaan baik Perkataan yang baik Perasangka yang baik Itu adalah Al-Fa'lu Nah cuma yang jadi permasalahan Adalah Bisakah Al-Fa'lu menjadi tiara Contoh Misalkan Seseorang Mendapatkan Pas buka ayat ini banyak kejadian nih Dapat anak Kelahiran anak Kemudian dia buka Quran Dia buka Quran Ternyata pas dia buka Quran Matanya tertuju pada satu ayat Dia anggap ini adalah baik Apakah itu bisa berubah menjadi tiaroh? Karena tiaroh pengertiannya apa? Merasa bernasib sial Dengan melihat atau mendengar sesuatu dengan melihat atau mendengar sesuatu Maka Taala Jawabannya adalah Digunakan dalam hal-hal yang baik Dan itu tidak berpengaruh pada akidah Itu tidak berpengaruh pada akidah Seperti misalkan nih yang lagi rame Pilpres Nomor satu, nomor dua Ya? You know? Ada yang menganggap angka satu, angka baik. Ada yang menganggap angka satu, dua, angka baik. Nah, apakah ini fa'lu ataukah itu tiyarah? Paham contohnya? Nah, bagaimana menjawabnya? Maka ahibati, Allah hak. Imam al hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah dalam kitab beliau Fathul Bari mengatakan, "Wa ka'anna dhalika bihasabil ini semua sesuai dengan realita. Wa bima yasu wal fa'lu bima yasur wa min syartihi alla yuqsada ilaihi fayasiru min at-tiyarah. Lihat. Ini sesuai dengan keadaan masing-masing. Yang dikhususkan oleh syariat adalah perasaan yang tercela yaitu berupa tiarah. Merasa bernasib sial saat melihat atau mendengar sesuatu. Ini yang diharamkan hmm. oleh syariat. Adapun fa'al. Ya, merasa bernasib baik saat melihat atau mendengar sesuatu. Maka ini tidak diharamkan. Dengan syarat. Nah syaratnya ini. Jangan... Dia tujukan itu pada barangnya Maka menjadi tiarah Jangan dia yakini bahwa barangnya Atau sesuatu yang dia lihat tersebut Atau sesuatu yang dia dengar tersebut Yang mendatangkan keba kebaikan Maka ini masuk ke dalam bab apa? Tiarah Paham ya? Saya ulangi Biar tidak bingung Angka satu, angka dua, ya Pak Jokowi dapat angka satu, Pak Prabowo dapat angka dua, Ustaz hati-hati Ustaz politik. Oh, enggak, ini kita bicara tiarap, bisa bicara akidah ya bicara akidah Ada orang yang menganggap angka satu angka baik, menjadi RI satu. Ini gaya-gaya cocgalicok, dicocok-cocokkan. Ada orang yang menganggap bahwa angka dua adalah angka baik Dengan prasangkaan dia Angka baik Taib, Boleh berprasangka seperti itu Dan itu disebut sebagai apa? Alfa'lu Dengan syarat Jangan sampai dia meyakini Angka satulah yang mendatangkan kebaikan Angka dua lah yang mendatangkan kebaikan Karena kalau seandainya demikian maka itu berubah dari alfa'lu berubah menjadi apa? tiala. Paham bedanya sekarang? Nah, itu. Ya, ini ahibati, hafiidzakumullah. Dan ini dah, begitulah penjelasan para ulama. Ya, saya jujur kalau kajian sangat suka meskipun saya dituduh uh, Ustaz suka baca biarin bodo amat. Daripada saya ngambil dari pemahaman kantong sendiri Kemudian mendatangkan ilmu yang tidak pernah didatangkan oleh seorang imam pun. ya. Dan yang anehnya kaum muslimin kadang-kadang takjub dengan orang-orang seperti itu. Wah ini baru nih, ilmunya baru, belum ada ustadz yang menyampaikan. Iya, karena menyimpang. <tuh> Paham ya, sekarang? Taib. Jadi kalau misalkan sekarang, Seseorang melihat saya punya hajat besok ingin bepergian. Ternyata sekarang saya kajian, di hadapan saya ada yang jualan pamfletnya ataupun e, bannernya hijau. Perasaan saya jadi alfa'lu, merasa bernasib baik, merasa bernasib baik. Maka jawabannya boleh atau tidaknya? Maka pertanyaannya boleh atau tidak? Boleh. boleh Dengan syarat apa? Bukan warna hijau Atau banner berwarna hijau Itu yang mendatangkan kebaikan kepada saya Tetapi siapa? Allah Kalau saya beranggapan banner hijau itulah Yang mendatangkan kepada saya kebaikan Maka pada saat itu Berubah dia Jadi start, dari statusnya al-fa'lu Berubah menjadi apa? Tiara paham ini Taib. sesudah kita pahami poin yang uh, sudah kita bahas tadi sekarang kita masuk kepada pembahasan hukum tiarah dalam agama islam apa hukum tiarah di dalam agama islam <tuh -tuh -tuh> hukum tiarah dalam agama islam adalah bagian dari kesyirikan dan kesyirikan adalah maksiat yang paling terbesar yang diharamkan oleh Allah Jadi kalau seandainya Apa hukum tiarah? Tiarah adalah hukumnya haram Kenapa? Karena dia dosa yang paling terbesar Yaitu berupa kesyirikan Karena kalau seandainya anda ditanya tentang hukum Hukum itu tidak lepas dari lima Wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Apa hukum tiaroh merasa bernasib sial saat melihat atau mendengar sesuatu? Maka jawabannya antara lima ini. Hukumnya apa? Haram. Kenapa haram? Karena dia termasuk dari kesyirikan dosa besar. Begitu jawabannya. Paham ini para Yahweh? Baik. Apa dalil yang menunjukkan bahwa... tiaroh adalah... Perbuatan kesyirikan Yaitu dalilnya hadis Yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad Imam Abu Ya'la Imam Bukhari dalam kitab Al-Adabul Al Mufrat Imam At-Tirmidhi dalam kitab Al-Jami' Imam Ibn Hibban dalam kitab Al-Sahih Bahawa Abdullah bin Mas'ud Berkata Rasulullah SAW bersabda At-Tiyaratu Syirki merasa bernasib sial adalah kesyirikan ataupun tidak jadi melakukan hajat gara-gara merasa bernasib sial adalah kesyirikan ya kemudian Abdullah bin Mas'ud berkata wa ma minna illa walakinallaha yuzhibuhu bitawakkul tidak ada di antara kita seluruhnya manusia seluruhnya mau ustadz mau murid mau orang awam tidak ada seluruhnya kecuali ada perasaan itu ada tuh perasaan itu terutama kalau kita lagi mau bepergian jauh mau ada hajatan mau bangun masjid eh mau bangun rumah mau mulai eh, gawe mau mulai eh, pekerjaan mau mulai usaha dan misal-misal. Ya, Tidak ada dari kita kecuali mempunyai perasaan itu Akan tetapi Allah menghilangkannya dengan rasa tawakkal kepadanya nah, Ini dalil menunjukkan bahwasannya Merasa bernasib sial adalah kesyirikan Dalil yang lain Hadis riwayat Imam Ahmad Imam At-Tabarani Dan hadisnya dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu ma Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man raddathu tiaratu an hajati fakat ashraq". siapa? yang perasaan bernasib sialnya menghalang-halanginya dari hajatnya, maka sungguh dia telah berbuat kesyirikan Gara-gara melihat kucing picak pinjang, enggak jadi safar Ya, gara-gara Pas mau melamar nih mau melamar seorang perempuan di depan rumah seorang perempuan tersebut terdapat sendal berwarna hijau dan merah. Karena merasa bernasib sial karena melihat sesuatu mendengar sesuatu maka akhirnya tidak jadi dia melamar seorang perempuan tersebut. Kenapa? Karena sendalnya beda warna. Padahal lagi tren. Sendal beda warna Ya lagi tren Sepatu beda warna Itulah keedaran di zaman sekarang Ya Nah ini Kalau seandainya dia tidak jadi melakukan hajatnya Maka sungguh dia telah melakukan kesyirikan Ya Kenapa demikian Nah ini yang penting Kenapa kesyirikan Ingat baik-baik satu kata kunci dari saya Agar anda mudah menghukumi perbuatan tersebut syirik atau tidak Yaitu setiap kali ada taswiyah bahasa Arabnya Ataupun penyamaan Taswiyah Ataupun penyamaan Maka kalau ada taswiyah penyamaan selain Allah Dengan Allah dalam perkara yang khusus milik Allah, maka itulah kesyirikan. Kalau ada penyamaan, selain Allah, dengan Allah. Dalam perkara yang khusus milik Allah, maka itu adalah kesyirikan. Nah, proses tiara, ada gak kesyirikan di dalamnya? Ada gak penyamaan? Ya, proses, nanti kita akan praktekkan satu-satu ya, proses meletakkan sajen, ada gak penyamaan? Proses minta pertolongan kepada orang yang sudah mati ada enggak kesyirikan Pras, ada enggak penyamaan sehingga disebut kesyirikan proses percaya kepada benda-benda keramat seperti cincin cincin Nabi Sulaiman ada orang waktu saya masih mahasiswa di Madinah musim haji datanglah kita dari luar sholat kemudian duduk samping samping ini orang Indonesia nih kemudian ada orang yang menjual cincin ke tetangganya yang juga jemaah haji dia mulai promosi ini cincin Nabi Sulaiman siapa yang memakainya maka dia akan kaya seperti kaya nya Sulaiman saya perhatikan orang yang punya cincin nggak kaya kaya juga ya Siapa yang meyakini bahwa cincin tersebut bisa mendatangkan kekayaan, menahan bahaya, maka ini kesyirikan. Apakah ada penyamaan di dalamnya? Nanti kita akan bahas itu. Yang jelas, inti dari kesyirikan ada kata kuncinya taswiyah, penyamaan. Anda kalau sudah paham ini, Anda akan bisa menganalisa ini perbuatan kesyirikan atau tidak? Ingat ya, yang kita bicarakan perbuatan. Bukan apa pelaku perbuatan. Jangan sampai nanti kita dituduh untuk suka mengkafirkan umat Islam. Jangan sampai ini ada di dalam diri kita. Jangan sampai kita dituduh seperti itu. Yang kita bicarakan adalah... Perbuatan bukan apa pelaku perbuatan. Taib. Sekarang perbuatan tiawah merasa bernasib sial. Kira-kira ada penyamaannya tidak? Kita rudut begini. Orang yang melakukan tiawah maka dia merasa bernasib sial dengan yang dia lihat atau yang dia dengar. Bahwasanya yang dia lihat tersebut atau yang dia dengar tersebut bisa mendatangkan bahaya. Bisa mendatangkan bahaya. Maka di sini terjadi penyamaan. Penyamaan siapa? Yang dilihat disamakan dengan siapa? Dengan Allah. Dalam perkara yang khusus milik Allah. Apa yang khusus milik Allah? Yaitu memberikan manfaat atau menahan mudharat. Maka berarti tiaroh kesyirikan Karena terjadi penyamaan Saya beri contoh lebih nyamannya ya Ada orang menabrak kucing. Itu mulai sudah tuh Di dalam hatinya terdapat Imajinasi macam-macam Ya Wah ini kayaknya nih Setirnya udah gak enak nih oh. Pernah gak apa-apa Apa itu bahasa Indonesia nya? Perasaan itu Sugesti ada semacam sugesti dalam dirinya, padahal tidak ada apa-apa. Nah, ketika dia mempunyai sugesti itu, sugesti keburukan, berarti itu tiaroh. Sekarang, apakah tiaroh kesirikan? Kita lihat. Orang yang menganggap bahawa menabrak kucing, kucingnya tersebut mendatangkan kesialan kepadanya, berarti dia sudah menyamakan kucing dengan siapa? Dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Menyamakan kucing dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini akhibati hafizatum ta'ala. Dan ini sangat, mohon maaf bahasa saya, kurang ajar. Makanya kesyirikan itu dosa paling kurang ajar. Kenapa demikian? Karena disamakan Allah yang maha pencipta, maha pengatur, maha berkuasa... Dengan kucing Paham ini? Contoh yang lain Bentar Contoh yang lain Ahibbati hafizatumullah Yaitu Ada seorang teman saya Istrinya hamil Kemudian beliau curhat Ustaz Saya disuruh mertua Untuk Mandi-mandi Karena istri saya sudah 6 bulanan, eh apa 7 bulanan Mandi-mandi 7 bulanan Maka kemudian Saya bilang Emang kenapa mandi-mandi? Tujuannya untuk apa? Tujuannya Ustaz Agar Kalau seandainya mandi-mandi Maka nanti Dia akan lancar dan mudah Untuk melahirkan Tetapi yang anehnya Ustaz Mandi-mandinya Saya diperintahkan oleh Mertua saya Istri saya agar saat mandi membawa kucing. Saya tanya, kenapa nggak sapi? Karena gini, Ustaz Lihat ini, karena gini bahwa kalau kucing ketika melahirkan, Ustaz lihat, kalau kucing lagi melahirkan, berapa yang dia lahirkan? Berapa anak kucing saya yang melahirkan? Dua, tiga, empat, lima, begitu ya? mudah dan tidak megap-megap ketika melahirkan beda dengan sapi maksimal dua itu pun susah lah payah makanya enggak dengan sapi ustadz dengan kucing taib kalau anda jeli tadi cerita saya tadi sebenarnya itu ada tiaroh atau ada falu hmm. angkat tangan tiaroh kenapa Karena menganggap kucinglah yang bisa memudahkan dia melahirkan Tapi sebenarnya ada sisi fa'lunya Kalau dia tidak ada ang Anggapan Karena fa'lu adalah merasa bernasib baik Tapi masalahnya perasaan bernasib baik ini dikaitkan dengan siapa? Kucing Itu yang menjadikan dia tiara Paham? Sekarang berarti terjadi kesyirikan di situ. Kenapa? Karena ada apa? Apa kata kuncinya tadi? Penyayaan, penyamaan antara siapa dengan siapa? Kucing dengan Allah disamakan dalam perihal memudahkan kelahiran. Itu kan kurang ajar. Allah menyebutkan dalam Al Quran syirik itu kurang ajar. Wa man awallo miman yaduramin dunillah tidak ada yang paling sesat, paling bejat. Paling, mohon maaf bahasa saya, paling gila Dibandingkan orang yang mensyirikan Allah berdoa kepada selain Allah Meninggalkan Allah yang al-malik, al al -al al-khalik, al-khalik, al-mudabbir al Sang maha pencipta, maha pengatur, maha berkuasa Ditinggalkan Pergi kepada makhluk yang diciptakan Pergi kepada kucing Ini kurang ajar Nah, ini ahibati, Nah disitulah letak kesyirikan tiara. Sudah bisa menjelaskan ya. Letak kesyirikan tiara. Karena terjadi, apa tadi kata kuncinya? Penyamaan. Penyamaan dengan penyamaan. Barang yang dilihat atau yang didengar disamakan dengan siapa? Dengan Allah. Dalam perkara yang khusus milik Allah. Makanya kesyirikan pengertiannya adalah Ini baik-baik perhatikan Taswiatu ghairillahi billahi fi syai'in min khasaisillah Menyamakan selain Allah Apapun Mau manusia Mau jin Mau malaikat Mau binatang Mau benda mati Apapun Menyamakan selain Allah Disamakan dengan Allah dalam perkara yang khusus milik Allah. Perkara khusus milik Allah, kekuasaan, pengaturan penciptaan, menurunkan hujan, memberikan penyakit, menghidupkan me, menyembuhkan penyakit, kemudian memberikan anak, memandulkan orang memandulkan manusia, kuasa. Kemudian yang kedua, ibadah. Ini perkara yang khusus milik Allah. Itulah pengertian kesyirikan. Saya ulangi pengertian kesyirikan Menyamakan selain Allah, dengan Allah dalam perkara yang khusus milik Allah. Ya? Dan pada pengertian itu terjadi pada tiarah. Menyamakan selain Allah, yang dalam hal ini apa yang dia lihat, apa yang dia dengar. Dengan Allah dalam perkara khusus milik Allah, yaitu mendatangkan manfaat menahan mudarat. Itu khusus milik Allah subhanahu wa ta'ala Paham ya pada ikhwah angka, angka Angka 13 menurut kaum Yahudi, eh, kaum Nasrani Angka 7 menurut kaum eh, Kaum Syiah Rafidah Atau angka 10 menurut kaum Syiah Rafidah Angka 1 menurut eh, Kebudayaan Cina kuno Dan semisan Ini semua adalah apa Tiarah Kenapa Pakai kata kuncinya, kenapa? Terjadi penyamaan antara angka dengan Allah Dalam perkara yang khusus milik Allah Yaitu pengaturan dan penciptaan Contoh yang lain ya Kita ingin contohkan dalam kehidupan kita sehari-hari Meletakkan sedekah laut Atau disebut dengan sajen Di laut apa hukumnya? Haram Kenapa? Kesirikan Kenapa disebut kesirikan? Terjadi Penyamaan Antara Antara apa? Jin Jin yang dianggap menunggu laut Entah itu Nyirro kidul Entah itu nyiro kadal Bodoh amat Ya, Jin yang disunggu dianggap menunggu laut, disamakan dengan siapa? Allah. Dalam perkara yang khusus milik Allah. Apa dalam hal ini perkara khusus milik Allah? Yaitu mengatur lautan, pawang hujan. Apa hukum pawang hujan? Haram. Kenapa? Karena kesirikan. Kenapa pawang hujan disebut sebagai kesyirikan? Tidak. Sudah kita pelajari. Karena terjadi penyaman. Jawabannya begitu terus. Karena terjadi penyaman. Antara pawang hujan dengan Allah. Dalam perihal yang khusus milik Allah dalam hal ini apa? Menurunkan hujan. Dan hujan salah satu kekhususan yang paling tegas milik Allah. Tidak ada yang bisa mengakuinya ataupun melakukannya selain Allah dan sangat ironi pawang hujan iklannya bebas di televisi-televisi nasional kita. Ya, padahal hujan itu tidak tidak ada yang berani mengakuinya kecuali itu milik Allah. Allah sebutkan di dalam ayat Al-Qur'an dalam surat Luqman di ayat yang terakhir, "Innallaha 'indahu 'ilmus-sa'a wa yunazzilul ghayth" sesungguhnya di sisi Allah ilmu kapan dibangkitkannya hari kiamat dan ilmu kapan menurunkan hujan dalam hadis Rasulullah SAW bersabda mafatihul gaibih khamsatun kunci ilmu gaib ada lima yang pertama yaitu tentang hari kiamat yang kedua turunnya hujan yang ketiga, apa yang ada di dalam rahim seorang ibu. Yang keempat, apa di, di mana seseorang akan mati. Yang kelima, bagaimana nasib seseorang besok. Itu milik Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ya itu sangat ironi. Pawang hujan dibebaskan untuk tayang di televisi televisi nasional kita. Paham <tuh> sekarang, para ikhwah? Ya. Kenapa disebut tiara sebagai kesyirikan. Dan silahkan cocokkan-cocokkan. Kalau ada penyamaan, maka itu berarti kesyirikan. Ustaz, apa dalil pengertian yang Antum sebutkan? Penyamaan. Mana dalilnya? Maka jawabannya disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Tallah, in kunna lafi zalali mubin. Ith bi rabbil alamin demi Allah. Sesungguhnya, kami benar-benar dahulu di dunia dalam kesesatan yang nyata. Kenapa? Ketika kami menyamakan. Kalian, selain Allah, dengan Rab Alamin. Allah yang memelihara alam semesta. Lihat kata-kata ada nusawikum, teswiyah, penyamaan. Jadi pengertian itu bukan dari kantong saya. Memang dari ayat Al-Quran. Surat As-Syu'ara, surat ke-26, ayat 98. As-Syu'ara, surat ke-26, ayat 98. Taib. Kita lanjut. Sekarang, Poin selanjutnya adalah Tiarah termasuk perbuatan sihir Tiarah termasuk perbuatan sihir Dan sihir di dalam agama Islam Hukumnya haram Ingat ya, kalau anda berbicara tentang hukum Maka berarti tidak lepas dari lima itu Haram Sama ketika Ada orang mengatakan adanya bid'ah hasanah mereka katakan, wah oh, itu orang-orang salafi wahabi ngawur itu hukum itu cuma lima, enggak ada hukum bid'ah. Paham maksud Ya, hukum cuma lima, hukumnya cuma ada wajib, sunnah, mu'bah, makruh, haram enggak ada hukum bid'ah, enggak ada. Maka orang ini tidak faham, yaitu perbuatan anda mengada-ngada di dalam agama itu disebut perbuatan bid'ah. Dan bid'ah hukumnya adalah apa? Haram. haram. Gitu loh Mas. Gitu, Bro. Ya, enggak paham-paham sih. Baik, sekarang si uh, si apa? Tiyarah adalah perbuatan sihir. Termasuk dari perbuatan sihir. Dan sihir dalam agama Islam hukumnya haram. Ya? Hukumnya haram. Kenapa haram? Karena sihir di dalamnya terdapat praktek kesyirikan. Karena di dalam sihir terdapat praktek kesyirikan. Ya. Begitulah di dalam tiaroh merasa bernasib sial. Terdapat praktek sihir. Dan sihir terdapat praktek kesyirikan. Dalil yang menunjukkan akan hal ini. hadis riwayat Imam Ahmad. Imam Ibn Abi Shaybah dari Qabisah bin Muharraq, R.A. Rasulullah S.A.W. bersabda: Al Giafa, Watiara, Watarqu min al Jibt. Artinya, Al Giafa. Al Giafa itu adalah burung yang lagi asik-asik nangkremen telurnya. Kemudian orang musyrik ini menggoyang pohon tersebut. Orang dia asik-asik gitu. Digoyang. Kemudian kalau pergi ke kanan disebut sanih, kalau pergi ke kiri disebut bareh Itu namanya proses ayafah. Itu namanya proses apa? Ayafah, ya. Al-ayafah wa tiyarah. Dan tiyarah merasa bernasib sial. Wa Adapun torq para ikhwan dirahmati ekuendrahmati Allah Subhanahu Wa Taala adalah menghitung dengan batu-batuan. Apabila hitungannya pas maka berarti pertanda baik. Apabila hitungannya buruk maka bertanda berarti pertanda buruk. Termasuk di dalamnya pergi enggak pergi enggak enggak pergi enggak pergi enggak pergi. Nah, ini torq ini namanya. Ini apa namanya? Tarak kata Rasul Salawatam tiga jenis ini al-ghayafah, al-tiarah dan al-tarq adalah minal jibti termasuk dari perbuatan sihir. Ya termasuk dari perbuatan sihir. Maka hati-hati para ikhwan yang dilahmati Allah bahwa tiarah adalah termasuk dari perbuatan sihir diharamkan karena di dalamnya terdapat praktek Kesirikan. Saya ingin sedikit mengupas tentang sihir Sihir bermacam-macam Termasuk sihir adalah meramal Dan meramal kesyirikan Kenapa? Karena di dalamnya terjadi apa? Penyamaan Jangan bingung pokoknya Pokoknya kalau syirik itu Kata kuncinya, passwordnya adalah apa? Penyama, tukang ramal seperti acara kurma, acara apa namanya? Merama meramal itu, ya itu adalah kesirikan. Kenapa? Karena terjadi penyamaan. Penyamaan apa? Menyamakan syifulan tukang ramal dengan siapa? Allah. Dalam perihal apa? Hmm? mengakui eh mengetahui mengakui eh mengaku mengetahui akan hal ghaib. Hal ghaib dibagi menjadi dua, kabar yang telah lalu, kabar yang akan datang. Ya, kalau orang bertanya kepada orang yang dianggap pintar menurut orang bodoh ya, Wahai fulan, ya, di mana motor saya motor saya hilang ini berarti yang menjawab tukang ramal kenapa karena mengaku mengetahui akan hal gaib yang telah lalu adapun mengaku mengetahui akan hal gaib yang akan datang fulan kira-kira kalau seandainya saya berumah di sini Kira-kira baik atau tidak Kalau dia menjawab Berarti dia adalah tukang Ramal Apapun statusnya Mau kiai Ustadz, habib Ustadz sejuta followers Bodoh amat Kalau sudah meramal Berarti dia tukang ramal Paham ya para ikhwan nah, Kenapa? Karena berarti dia sudah menyamakan Dirinya dengan Allah dalam perihal mengetahui akan hal raib. Nah, da dari sini sihir termasuk dari kesyirikan. Karena bentuk sihir adalah ramalan. Bentuk sihir yang kedua yaitu meminta pertolongan kepada jin. Dalam hal ini kalau bahasa kita santet, guna-guna, pelet. ya, Santet, guna-guna, pelet. Ini termasuk kesirikan. Kenapa terjadi kenyaman antara jin dengan Allah dalam perihal dalam perihal memelot menggoda guna, ya betul tidak?